Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu arasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Ma'achirul muslimin rahimakumullah Tidak asing bagi kita keutamaan Al-Quran Mempelajari, memahami dan mengamalkannya Hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahu Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya Khusus tentang keutamaan ahli Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Inna lillahi minan nasila ahlin Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ahli Orang-orang yang diistimewakan dan terdekat dengannya di antara manusia Kila maka ada yang bertanya Manhum ya Rasulullah Siapakah mereka wahai Rasulullah Maka Rasulullah SAW bersabda Ahlul Qur'an Ahlullahi wa khasatuhu Ahli Al-Quran Mereka adalah orang yang terdekat Dan diistimewakan di sisi Allah SWT Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Sekarang pertanyaannya Siapakah ahli Al-Quran Siapakah yang paling pantas dikatakan sebagai ahli Al-Quran Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Ketika menjelaskan hal ini dengan berdalil, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitaba yatluna huqqata tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, yang kemudian mereka membacanya, mentilawahnya dengan sebenar-benarnya tilawah. Merekalah orang-orang yang beriman kepadanya. Beliau kemudian berkata, Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala kemudian berkata menafsirkan ayat ini. Tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawatu tatanawalu tilawata lafdihi wa maknahu. Wa tilawatul makna afdhulu min mujarro di tilawati lafdhi. Wa ahluha hum ahlul Qur'an. Alladhina lahum ushna'ul jamilu fi dunya wal akhirah. Yang namanya mentilawah Al-Quran yang dipuji dalam ayat ini Mereka lah orang-orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenarnya Kata-kata tilawah di sini kata beliau Meliputi tilawah, ya secara bahasa artinya tilawah talayatlu mengikuti Meliputi tilawah hurufnya dan tilawah maknanya Membaca hurufnya memahami maknanya Wati lawatul makna dan mengikuti atau memahami makna Al Quran membaca dengan memahaminya lebih utama daripada sekadar membaca huruf-hurufnya, membaca lafadz-lafadznya. Dan orang yang ahli dalam memahami makna, membaca huruf, memahami maknanya, inilah ahli Al Quran yang sesungguhnya, yang mereka pantas mendapatkan pujian yang indah di dunia dan di akhirat nanti. Ini penafsiran dari ulama ahlu sunnah. Dari sini, Maashirul Muslimin rahimakumullah, kita dapati fenomena yang sangat Menyedihkan sekaligus Sebenarnya asalnya merupakan kebaikan yang berkembang di masyarakat kita Tapi sekaligus menyedihkan Apa itu? Banyaknya orang-orang yang sudah Menghadapkan diri kepada Al-Quran Banyaknya orang-orang yang menghargai para penghafal Al-Quran Banyaknya orang-orang yang memuliakan orang-orang yang ahli dalam baca Al-Quran Tentu ini merupakan fenomena yang sangat menggembirakan Tetapi di sini juga ada satu hal yang juga, yang harusnya perlu diluruskan Bagaimanapun indahnya Bacaan Al-Quran, kuatnya hafalan Al-Quran Tetap ini adalah sarana Perantara Tujuan utama membaca dan menghafal adalah paham isinya Kita ketahui antara sarana dan tujuan lebih mulia mana? Tentu tujuan lebih mulia Seindah apapun sarana dan perantara Kalau tidak membawa kepada tujuan Maka akan sia-sia Tidak akan bernilai keindahannya Dari sinilah Para ulama ahlus sunnah wal jamaah Menjelaskan metode Para ulama salaf dulu dalam belajar Al-Quran Mereka Orang Arab Rajin baca Al-Quran Paham tentang isi Al-Quran Kenapa mereka ketika mempelajarinya Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru sampai-sampai disebutkan oleh salah seorang imam besar dari kalangan tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami Rahimahullah taala ketika dia menceritakan bagaimana dia dan para ulama tabi'in belajar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an yang tentu mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan akhadnal qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza taallamu asyra ayatin minal qur'an Lam yatajaw zuhunna ilal ashriil ukar hatta yalamu mafihah. Fakunna Nataallamul al Qurana wal ilma wal amal bihi Kami belajar Al Quran dari satu kaum. Di sebagian riwayat lain dia menyebutkan Ibn Mas'ud radhiyallahu taalaanhu alim bin Abi Talib dan para sahabat disebutkan. Kami belajar dari mereka Al Quran yang mereka menceritakan kami dulunya waktu mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mem mereka mempelajari 10 ayat maka mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami isinya maka kami pun belajar dari para sahabat Al-Qur'an ilmu dan amal sekaligus kemudian akan datang nanti generasi setelah kami yang akan mempelajari Al-Qur'an ini seperti orang minum air saja Sekali teguk. Tidak ada yang tersisa. Begitu cepat mereka mempelajarinya. Tentu ini bentuknya pujian atau celahan. Tentu merupakan celahan. Kenapa? alquran itu diturunkan untuk menjadi obat penyakit hati. Untuk menumbuhkan keimanan di hati. Bagaimana akan menyentuh hati kalau orang yang membacanya tidak faham isinya. Bukankah alquran diturunkan tujuannya adalah untuk direnungkan? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Waliyatul Albab, Kitab Al Quran yang kami turunkan kepada Muhaer Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya, memahami maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Makanya, Maashirul Muslimin, Rohimakumullah, kemuliaan seorang Muslim adalah ketika dia bisa mengambil petunjuk dari Al Quran, ketika kandungannya yang indah menyentuh hatinya, mengobati penyakit hatinya, menumbuhkan iman menjadikan buah iman manis di dalam hatinya. Inilah yang menjadikan orang itu semangat membaca Al-Quran. Karena bagaimana antum ya atau siapapun akan semangat membaca sesuatu, dia tidak paham isinya, apalagi bisa merenungkan keindahannya. Ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Uthman ibnu Affan radhiyallahu taalaanhu. La tohrot kulu bu na lamashabi atmin kalamilah. Seandainya hati kita bersih, maka tentu dia tidak akan pernah merasa puas. Dia tidak akan pernah merasa bosan untuk terus membaca firman Allah. Kenapa dihubungkan bacaan dengan hati? Berarti bacaan yang harus ada, perenungannya, yang ada, pemahaman tentang maknanya, yang menyentuh hati manusia ketika dibaca. Itulah yang menjadikan hati merasakan keindahannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat. Mungkin kita akan kaget sewaktu kita membaca keterangan dari beberapa ulama. Saya ingat ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam At-Turtushi yang berjudul ya <coughs> Al-Hawadith wal Bidah. Perbuatan-perbuatan bidah yang ada di masyarakat. Di antara pembahasan yang beliau bawakan di situ adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an tapi membatasi diri hanya menghafal huruf-hurufnya tidak memahami maknanya. Beliau cantumkan ini termasuk perbuatan bidah. Subhanallah. Bagaimana mungkin Al-Qur'an menghafalnya dikatakan perbuatan bidah? Beliau menyebutkan karena ini bertentangan dengan petunjuknya para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian beliau menukil beberapa riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi s.a.w. Di antaranya riwayat dari Umar ibn khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Yang ketika di zamannya ya para penghafal Al-Quran setelah diberikan keutamaan, diberikan berbagai macam jaminan dari negara. Karena tentu para sahabat menghargai para penghafal Al-Quran muncul orang-orang yang menghafalnya, bukan dengan tujuan untuk memperbaiki diri, tapi mencari tujuan-tujuan yang lain. Akhirnya dilarang setelah itu, oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu r.a. Beliau juga membawakan kisah, yang disebutkan dalam kitab Muatta Imam Malik, dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Umar r.a. Sahabat yang terkenal, kekuatan hafalannya dikenal, termasuk satu dari tujuh sahabat yang paling banyak, menghafal dan meriwayatkan hadis Rasulullah s.a.w. Beliau ketika duduk, untuk menghafal surat Al-Baqarah. Itu membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. ya, Membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Tidakkah ini merupakan perkara yang mengherankan. Surat Al-Baqarah tidak sampai tiga juz. Saat ini mungkin di pondok pondok penghafal Al-Quran. Dihafal setengah tahun mungkin paling lama. Atau setahun. Bagaimana kita katakan? Apakah mereka lebih pintar daripada Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah? Tentu maksudnya beliau di sini. Ketika menghafalnya. Berusaha dia memahami kandungan isinya Tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikannya Inilah pelajaran dari orang-orang yang mulia Yang merupakan panutan kita dalam kebaikan Yang mereka jelas dipuji ya Metode pemahaman dan pengamalannya dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis Rasulullah SAW Oleh karena itu, inilah cara mengambil manfaat dari Al-Quran dan mereka-mereka mereka inilah yang merupakan ahli Al-Quran yang sesungguhnya Maka semoga nasihat ini bermanfaat bagi kaum muslimin Untuk memahami apa atau siapa yang dimaksud dengan ahli Al-Quran yang sesungguhnya Tentu saja bukan berarti kita meremehkan orang yang punya hafalan Al-Quran yang baik Tidak meremehkan orang-orang yang baca, yang membaca Al-Quran dengan tajwid atau suara yang indah Tentu ini kita akan sangat puji dan kita akan sangat hargai Tapi ingat Bagaimanapun itu adalah sarana, tujuannya adalah memahami dan mengambil petunjuk dari Al-Quran Maka jangan dibalik, sarana diutamakan, tujuan malah dikesampingkan atau tidak diperdulikan sama sekali Ini adalah orang-orang yang tidak mengambil manfaat dari Al-Quran Bahkan ini yang termasuk dicela dalam Al-Quran Ketika Allah menukil ucapan seorang Nabi yang mengatakan Inakau mit takhadu hadal Qur'an amah Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan, yang mereka campakan, yang mereka kesampingkan. Naudzubillahimin darik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, menghindarkan kita dari segala keburukan, menjadikan kita sebagai ahli Al-Qur'an yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an dengan kita merenungkan isinya untuk memperbaiki hati kita, menumbuhkan iman kita. Menumbuhkan dan menjadikan iman kita Kita rasakan kemanisannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bermanfaat Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan Salallahu wa salam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumid din Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh